Bab Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-13 dengan judul Fajar Menyingsing di Bumi Mataram. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen, ide cerita Cece Suhiar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Haris Sabar, dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-27 ini menampilkan Riu Sempana sebagai Raden Purbaya, Eli Burhan sebagai Dewi Jampi, Yuli sebagai Cempaka, Kasdu sebagai Pangrangu, Bili Burhan sebagai Raden Sanjaya, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Purbaya bersama dengan Cempaka yang tengah beristirahat di pinggir sungai kecil sambil menyantap hidangan siang mereka berupa ikan bakar bertemu dengan seorang laki-laki bertubuh cacat. Heh, siapakah kau ini? Mengapa tiba-tiba saja kau berada di tempat ini? <G Irish> telah tidur lelap sejak siang tadi di semak itu. Aku lebih dahulu hadir di tempat ini daripada kalian. Apakah aku boleh duduk di dekat kalian? Namaku Pangranguh. Entah siapa nama kalian berdua ini. Eh uh, uh, uh, kami ah, tidak apa-apalah, tidak apa-apalah jika memang kalian tidak ingin memperkenalkan diri kalian. Memang jika tidak ada artinya nama kalian untuk ku kenal, huh? begitu juga nama aku untuk kalian kenal. Hmm, hei, itu uh, siapakah itu? Huh? Uh, uh, Kelihatannya dia terluka sangat parah. Uh, kau, kau mengetahui kakekku terluka? Siapa kau? <laughs> hei. Bukankah aku sudah memperkenalkan namaku? Hmm? Oh, lukanya cukup parah. Hmm. Mengapa kalian biarkan saja dia di tempat seperti ini? Hah? Kalian tidak berusaha untuk mengobatinya. Huh? Kami tidak yakin akan ada tabib yang mampu mengobati lukanya. Kecuali Nenek Jampi. Karena itu, kami berusaha untuk segera membawanya... ...ke pinggir sungai Cipunagara... Hmm. ...ke pondok tabib sakti itu. Hmm. Uh, dari sini ke tempat tinggalnya... ...masih akan memakan waktu cukup lama. Huh. Sedangkan umur dari kakek itu... ...tidak lebih dari malam nanti. Kau... ...kau... Uh. ...bagaimana kau bisa berkata begitu? Bagaimana bisa kau mengatakan demikian? Hei begini saja Marilah kita bertaruh Iya bertaruh Kita akan melihatnya Jika semua kata-kataku itu tidak benar Kau boleh memotong sebuah lenganku Tapi jika kata-kataku benar Kau harus menggendong aku berkeliling Melihat-lihat pemandangan yang indah Kurang ajar! Siapa kau ini Kau berani menghina kami sedemikian rupa Aku hancurkan kepalamu pendek cebol Hei hei Siapa yang menghinamu huh? Bukankah aku mengatakan Apa yang aku yakini huh? Hei Baiklah Jika kau memang penasaran Dengan kepalaku ini Kau boleh memecahkannya Jika aku salah dan kalah Paman cebol Apakah kau tidak mengerti Kadaan kami kami tengah bersusah hati dengan keadaan kakek kami. Mengapa kau mempermainkan kami sedemikian rupa? Hei, kau, kau marah padaku. Huh? Marah begitu. Siapa yang mempermainkanmu? Aku berkata yang sesungguhnya, bahwa kakekmu itu tidak akan berumur lebih dari malam nanti. Kau tidak akan berhasil jika membawanya ke pondok Dewi Jampi. Paman... Paman dapat mengetahui keadaan kakekku, keadaan kakek kami, hanya dengan melihat sekejap saja. Uh, apakah, apakah itu berarti Paman mengerti tentang ilmu pengobatan? Uh, apakah Paman mampu mengobati penyakit kakek kami ini? Oh. oh, Tentu saja, tentu saja. Tentu saja aku mampu mengobati penyakit orang tua itu. Huh. Hmm. Uh. Oh, oh hanya hancur tulang-tulang di seluruh tubuhnya Hah. dan mm luka dalam di sekitar dadanya. Ah, ya ya ya. Hanya itu saja bukan? Paman Ceboh. Paman, jika begitu, tolonglah kakek mamang Kuraya. Tolonglah kakek kami ini. Ah, mamang Kuraya. Hmm. Apakah kakek tua yang berada di hadapanku ini adalah Mamang Kuraya tokoh sakti yang berjaya puluhan tahun yang lalu? Hmm? Benar paman Cebol, tolonglah kakek kami ini. Kami akan membalas budi dan kebaikan paman itu. Oh iya, oh, tanpa kalian minta pun, aku pasti akan menolongnya. Hmm? Jika aku tahu kakek tua di hadapanku ini adalah Mamang Kuraya, apakah, apakah? Paman Cebol tahu dan mengenal kakek kami. Hmm, sudahlah, tidak perlu bercerita lagi. Kakekmu ini perlu penanganan yang cepat, cermat dan teliti. Eh, eh, tolong kau balikkan tubuh kakekmu. Mm, uh, uh, ya, yeah. mm, uh, uh, ya. Ya, yeah. ya. Cebol dengan kepala besar itu kemudian mengeluarkan bungkusan kecil yang ternyata adalah sejumput jarum-jarum kecil. Kemudian dengan cepat dan tanpa ragu, ia menusukkan satu persatu jarum kecil itu ke beberapa jalan darah di belakang tubuh Mamang Kuraya. Dan beberapa saat kemudian... Huh. Yeah. Sekarang kalian sudah boleh menarik nafas lega. Umur kakekmu telah berhasil kuperpanjang. Hmm. Sekarang dalam keadaan seperti ini Ia akan dapat bertahan hingga tujuh hari Lalu bagaimana selanjutnya, Paman? di Dimanakah pondok Paman? Ataukah kita harus mencari tempat yang nyaman Untuk menyembuhkan kakek? <tuh> tidak, tidak Kalian tidak perlu mencari tempat yang nyaman Dan pondokku huh? Kalian menanyakan tentang pondokku, kan? Hahaha <tuh> Aku tinggal jauh sekali, jauh. Sebaiknya sekarang kau membawanya ke pondok Dewi Jampi. Uh, uh. Ya, iya, bawalah ke sana. Itu memang satu satunya jalan. Apa kau kira aku dapat menyembuhkan lukanya di tempat seperti ini? Hah? Hmm, cepatlah, cepatlah kau bawa kakekmu. Lebih cepat, lebih baik. Hmm, tapi berhati-hatilah. Jangan sampai lepas jarum kecil di pembuluh darah kakekmu itu ya Dan kukira ikan bakar itu oh, tidak perlu kalian urusi lagi ya Biar aku yang akan mengurusnya <klihat> Pergi ayo pergilah kalian cepat Baik paman cebol yang baik eh, eh, Mari Keadaannya sudah menjadi hangat seperti biasa. Wah, oh, benar benar seorang kaki sakti. Siapa kah dia? Entahlah di Kurbaia. Ya. Mungkin juga dia seorang dewa yang tengah menyamar sebagai manusia dan hendak menolong kakek. Iya, terima kasih yang agung. Ambil semalaman, Raden Purbaya berlari dan secara berganti menggendong kakeknya. Dan saat tengah malam, keduanya beristirahat beberapa saat di tengah hutan untuk sekedar melepaskan lelah dan penat tubuh mereka. Dan sebelum Fajar tiba kembali, mereka melanjutkan perjalanannya hingga ketika Fajar tiba. gelap. Bagaimana aku bisa menemukan pondoknya? Bagaimana, Kak? Apakah Kakak masih dapat mengingat tempat itu? Iya, um, aku kira aku dapat mengingatnya, Adik Perbaya. Tapi uh, tentu saja kita harus menunggu hingga hari terang. Iya, kita harus menunggu hari terang. Marilah kita beristirahat lagi. Mm. Eh, siapakah kalian di situ? Sedang apakah kalian? Hah? Uh, kami, kami sedang beristirahat sebentar, Nek. Beristirahat? Pagi-pagi seperti ini. Ayo, kemarilah. Duduk-duduklah di gubuku. Mari, uh, ayo mari. Uh, uh, adik Purbaya, sepertinya suara itu adalah suaranya. Iya, iya. Suara dari Nenek Jampi. Apakah dengan demikian berarti kita telah tiba di tempatnya? Eh, hey, mengapa kalian masih saja di situ, ah? Huh? Uh, sudahlah. Jika kalian tidak ingin ku undang minum teh atau air jahe manis yang hangat, uh, dasar. Uh, uh, apakah kami sedang berbicara dengan Nenek Jampi? benar siapakah kalian ini ha eh? siapakah yang kalian pondong itu nek ini kami purbaya dan cempaka iya nek purbaya dan cempaka hmm. eh, kami berdua adalah murid dari kakek mamang kuraya ha dia ah oh, siapakah itu yang kau pondong tuan mamang kurayakah tuan penolongku ah oh. Iya, iya, benar. Aku kenal dengan kalian. Kalian berdua adalah yang membantuku dulu, yang menolong Desa Kasirepan. Eh, mari, mari masuk. Akan kulihat apa yang terjadi dengan Tuan Mamang Kuraya. Hah? Ayo, naiklah. Masuk dan jangan ragu. Aku hanya sendiri saja di pondok ini. Uh, iya, Nek. Uh, siapa yang telah menyelamatkan jiwa Tuan Mamangku Raya? Huh? Uh, uh, apa maksud Nenek? Jarum ini? Siapa yang telah mengobatinya? Oh, huh? uh, seorang laki-laki cebol, Nek Oh, di mana kalian berjumpa dengannya? Um, di kaki gunung Tampomas, di sebuah padang rumput di bawah sungai kecil mm, iya, iya, iya. Uh, Nek, bagaimana? Apakah... Kakek masih dapat ditolong? Uh, aku akan berusaha. Mudah-mudahan Yang Agung masih akan memberikan umur panjang baginya. Uh, tetapi untuk itu, aku memerlukan waktu yang cukup panjang. Uh, ya, uh, waktu... Uh, kurang lebih satu purnama Untuk mengembalikan tulang-tulangnya Seperti sedia kalah Juga menyembuhkan luka dalamnya yang cukup parah Iya Itu sudah cukup baik Apakah Apakah mungkin kami dapat meninggalkannya, Nek? Kami mempunyai urusan penting Yang harus kami kerjakan Bukankah begitu, Kak? Uh, iya Iya, Adik Purba, kita akan tinggalkan kakek untuk sementara Dan kita akan kembali menjemputnya Dan menunggui kesembuhannya Setelah berhasil menyelesaikan persoalan kita uh, Siapakah yang telah membuatnya seperti ini? Uh, itulah yang akan kami urus sekarang, Nek uh, Sanjaya Raden Sanjaya dari Galuh ah huh? oh, Benarkah itu semua? Mungkinkah Sanjaya... Turunan dari seorang raja yang arif dan bijaksana Melakukan perbuatan seperti ini Kami telah menemukan bukti Dan juga Kak Jempaka Telah melihat dengan mata kepala sendiri pembunuh kejam itu Aneh Aneh sekali Mungkinkah turunan dari sana sekejam itu Sudahlah Keluarlah kalian, aku akan memeriksa dan mencoba mempelajari penyakitnya dulu. Jika kalian sudah ingin pergi, kalian boleh tinggalkan tempat ini. Eh, uh, uh, mm, Tapi, Nek, hmm. uh, dapatkah Nenek mengurusnya seorang diri, uh, mengurus segala keperluan kakek? <laughs> anak cerdas, anak cerdas. Kau benar. Tentu saja aku tidak akan dapat mengurusnya sendiri Terlalu merepotkan aku <laughs> Tapi kau tidak perlu khawatir uh, Saat ini aku ditemani oleh seorang kawanku Yang kini tengah pergi ke suatu tempat uh, Sebentar lagi juga ia akan datang huh? Ayo beristirahatlah uh, iya, Baiklah Nek Mari adik Purbaia. Hey, itu lihatlah, ada yang datang adik Purbaia. Oh, paman Cebol, benar, paman Cebol. <tik> Selamat bertemu kembali anak anak muda. Hah. Apakah kau sudah bertemu dengan Dewi Jampi? Uh, uh, sudah paman. Uh, apakah paman adalah kawan dari Nenek Jampi? <laughs> Dewi Jampi adalah bibiku. Huh? Heh, Bang Rango, kaukah itu yang datang Bang Rango? Iya <laughs> iya, saya saya sudah kembali Bibi. Masuklah cepat. Aku butuh pertolonganmu. A Ayo. Baik bi. Aku segera datang. Eh, uh, aku masuk dulu anak-anak muda. Uh, nanti kita akan bicara lagi. Silakan paman. Hmm, pantas, pantaslah beliau sangat ahli dalam pengobatan. Huh. Agaknya Dewata Agung memang berkenan menolong kakek. Terima kasih Yang Jagat Betara. Terima kasih. Setelah beberapa saat beristirahat, kedua remaja dari Karang Sedana itu tidak lagi membuang-buang waktu. Setelah berpamitan pada kedua tokoh obat sakti, mereka berlari cepat kembali ke arah timur menuju kota Raja Galuh. Kita tinggalkan Raden Purbaya dan Cepaka. Sekarang kita ikuti kembali kisah Raden Sanjaya di Istana Galuh. Saat ini kakang Saka belum juga kembali. Dan anehnya, kakak Wulan juga hilang begitu saja dari istana ini. Hmm. Apakah diam-diam kak Wulan mengikuti kakang Saka ke gua larang? Ah. Beberapa hari aku ditinggalkan kakang Saka dan kak Wulan, rasa-rasanya aku telah kehilangan sebagian dari semangatku. Banyak rasanya yang ingin ku bicarakan dengan mereka iya, Banyak sekali Tentang pembangunan kota raja Tentang rencana galuh selanjutnya Dan juga uh, Juga tentang mimpi tadi malam hmm, Mimpi yang demikian menggelisahkan aku <tuh> Kelelahan sangat mencekam diriku Kelelahan akibat mimpiku semalam. Rasa rasanya diriku berubah menjadi seekor kucing dan dan aku dikejar-kejar oleh seekor anjing kian kemari. Ah, oh, aku dikejar-kejar tiada henti. Keluar masuk sudut rumah, kebun, bahkan selokan-selokan kotor. Ah, oh, apakah artinya? Ah, oh, aneh sekali. Siapa? Hamba tuanku! Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang kelak terjadi di antara dua tokoh remaja kita, Raden Sanjaya dan Raden Purbaya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-13 Fajar Menyingsing di Bumi Mataram yang dipersembahkan oleh Bombat, Prokol, dan Entrostop bersama Teater Sanggar Cerita di Radio Kesayangan Anda. Sampai jumpa. Pada seri yang ke-28 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Bili Purhan sebagai Raden Sanjaya, Kris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Hari Akik sebagai Prabu Sana, Rifki sebagai Kibalat, Ana Rusli sebagai Wanita Agung, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati! Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Purbaya dan Cempaka berhasil menitipkan kakeknya Mamang Kuraya pada Dewi Jampi dan Kipang Rangu. Dan kemudian melanjutkan perjalanannya menuju ibu kota Galuh. Sementara itu, Raden Sanjaya di Istana Galuh tengah diamu kegelisahan menunggu kedatangan Raden Sakapal Waguna yang diutusnya pergi ke Gua Larang. Apakah Kakang Saka mendapat halangan di jalan? Hah. Seharusnya ia sudah tiba kembali. Apalagi kepergiannya ku kira bersama dengan Antimbulan. Hambatan apapun pasti akan dapat mereka atasi. Hah. Mimpiku, mimpiku semalam benar-benar membuat gelisah hatiku. Ah. Aku merasa seakan-akan berubah menjadi seekor kucing. Dan... Aku dikejar kian kemari oleh seekor anjing. Dikejar tiada henti. Keluar masuk rumah, kebun, bahkan selokan-selokan kotor. Ah... Apakah artinya? Aneh. Aneh sekali. Ah... Aneh sekali. Raden? Ah, siapa? Ambar Raden, Saka dan Anting Bulan. Ah, kalian masuklah. Ah, bagaimana kabarnya ayahandaku, kakak? Maaf Raden. Ayahanda Raden menitipkan surat ini untuk Raden baca. Hah? Ah. Apa yang terjadi dengan ayahandaku? Mengapa ia tidak datang kemari kakang? Menurut beliau, semua jawabannya ada di dalam surat tersebut. Selamat. Selamat anakku Sanjaya atas keberhasilanmu mengembalikan Galuh ke tangan garis keturunan kita. Benar-benar sangat sukar untuk dipercaya. Kau kini bukan Sanjaya yang dulu. Bukan lagi Sanjaya yang lemah. Yang sehari-harinya bergelut dengan buku-buku dan kitab-kitab di istana Tapi kini kau adalah seorang manusia utama Manusia pilihan dewa Aku percaya Yang Agung telah menunjukmu sebagai seorang pemimpin besar di tanah Jawa dan Pasundan. Teruskanlah kebesaran Galut Saat ini adalah giliranmu Saat ini merupakan tugas dan kewajibanmu untuk memimpin dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Pasundan Tunjukkan dan buktikanlah Bahwa kau mampu untuk melakukan itu semua Kau telah membuktikan Bahwa takhta Galuh bukanlah merupakan warisan Bukan sekedar warisan Galuh adalah milikmu seutuhnya Lakukanlah apa yang terbaik untukmu dan untuk Galuh Aku merestui kau memegang tampuk pimpinan Galuh Selamat, anakmu. Selamat bertugas. Semoga siwa aku merestuimu. Uh. Uh. Mengapa ayah anda tidak kembali ke Galuh? Aku berjuang merebut kembali Galuh adalah untuk kupersembahkan padanya. Pada ayahandaku. Uh. Aku benar-benar tidak mengerti. Tidak mengerti. Uh. Apakah ayahanda Raden tidak menjelaskan dalam surat itu? Saya kira beliau pasti menjelaskannya Raden bisa membacanya terus Dan Raden mungkin akan dapat mengerti Di padepokan Paman Wanayasa Aku mendapatkan ketenteraman untuk menyelesaikan sisa-sisa umurku Aku sudah terlalu lelah anakku Aku lelah dengan kesibukan-kesibukan ketatanegaraan Aku ingin beristirahat sebagaimana Paman Wanayasa Aku ingin merasakan kenikmatan yang tidak pernah kuraih selama ini. Aku ingin merasakan nikmatnya bergelut dengan tanah dan lumpur yang selama ini memberikan kehidupan pada kita. Aku ingin merasakan itu semua, anakku. Menikmati kebahagiaan itu. Dari ayahandamu. Sana. Sayang sekali. Sayang sekali. Tapi ayah anda benar. Biarlah ia mencari kebahagiaannya yang baru. Kebahagiaannya yang lain. Paman sana menjadi semakin segar dan sehat di padipokan kami. Kami kira... Raden tidak perlu cemas. <laughs> ya, aku tahu itu kakang. Aku tahu. Ayah anda telah menjelaskan betapa bahagianya beliau di sana. Ya, aku mengerti. Beristirahatlah kalian. Gua larang galuh bukanlah satu perjalanan yang pendek. Menjelang sore hari... Raden Sakapal Waguna bersama dengan Anting Wulan dipanggil menghadap ke bangsal agung dan beberapa orang pejabat tinggi Galuh bersama dengan pimpinan prajurit hadir dan tak ketinggalan pula Raden Setakeling dan Dampu Aung. Ada apakah kau memohon pertemuan besar seperti ini, pamanjaran pucang? Apakah ada sesuatu hal penting yang ingin kau utarakan? Benar, tuanku. Banyak hal penting yang ingin hamba utarakan. Sehubungan dengan keamanan kerajaan Galo dan sekitarnya, datang bersama hamba saat ini. Dua orang utusan dari kerajaan tetangga. Kibalat Dewo dan Ki Punta Kaliki. Hmm. Apa yang terjadi sesungguhnya pamanjaran pucang? Jelaskanlah. Uh, hamba kira sebaiknya mereka saja yang menjelaskan maksud kedatangannya. Uh, silahkan, Kibalat. Uh, salam hormat. Hamba ucapkan atas nama junjungan kami di kerajaan Banjaran dan juga seluruh rakyatnya. Hmm. Aku terima hormatmu, Kibalat, dan juga rajamu. Ada apakah jauh-jauh kau datang kemari? Baru-baru uh, uh, ini di wilayah kami Terjadi keributan yang tidak dapat kami atasi Kekacauan yang dibuat oleh Beberapa orang laki-laki bertopeng Mereka membakar kuil Kuil kami uh, uh, Membakar beberapa rumah penduduk Di kota raja uh, Serta sempat membakar sebagian dari istana kami Beberapa Orang tokoh serta pimpinan pasukan mencoba untuk menangkap pengacau itu. Akan tetapi, sebagian besar dari orang-orang kami justru tewas terbunuh. Uh, untuk itu, Raja kami memohon agar Galuh yang banyak menyimpan tokoh-tokoh sakti dapat membantu kami. Ah, lalu apakah hal yang sama juga terjadi pada kerajaanmu, Hai Haipun Takaliki? Ah, benar, Tuanku. Hal yang sama terjadi pada kerajaan kami. Hampir di setiap bagian kota raja terbakar. Bahkan tidak sedikit penduduk dan perwira kerajaan jati bandar yang tewas. Pengacau itu benar-benar seorang yang maha sakti. Hamba sempat berhadapan dengan dua orang pengacau yang bertopeng itu. Kepandainya benar-benar tak dapat diatasi oleh seluruh jago-jago istana kami bahkan ketika kami memohon bantuan dari kerajaan tetangga kami Banjaran ah uh, dan juga Pager Ageng mereka mengeluh karena mengalami nasib yang sama uh, aneh sekali siapakah sebenarnya pengacau-pengacau itu bagaimana menurutmu Paman Jaran Pucang ah uh, ampun Tuanku Mohon ampunkan hamba jika memang dugaan hamba ini salah dan meleset jauh dari dugaan dan perkiraan Tuanku. Uh, Sesungguhnya lah terbersit dalam pikiran hamba pelakunya adalah orang yang sama dengan yang membuat kekacauan di kota Raja Galu dan juga yang telah membakar istana ini. Oh, jadi, jadi maksudmu dia? Uh, mohon ampun Tuanku. Jika sampai dugaan hamba ini tidak berkenan di hati tuanku. Uh, tapi, tapi apakah maksudnya memperlebar masalah ini hingga keluar, hingga sampai ke orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan kita, dengan Galuh? Uh, ampunkan hamba, tuanku. Hamba kira dugaan dari kejaran pucang ada benarnya? Pastilah yang membuat kekacauan di Banjaran, Jatibandar, serta Pagerageng adalah orang yang sama. Semua itu dilakukan sebagai tindakan balas dendam darinya. Ah, ya, mungkin, mungkin juga. Ah, baiklah, Kipunta dan Kibalat, kalian beristirahatlah. Setelah itu, kalian boleh kembali. Sampaikan pada rajamu, aku tidak akan berdiam diri. Aku akan memikirkan cara untuk menumpasnya. Menumpas pengacau yang misterius itu. Ah, oh. Terima kasih, Tuhanku. Setelah usai sidang di Bangsal Agung, Raden Sanjaya beristirahat beberapa saat memikirkan jalan keluar yang harus dilakukannya. Akan tetapi, setelah beberapa saat merenung dan memikirkan semua permasalahan itu, tidak juga ia mendapatkan jalan pemecahannya. Ah. Oh. Oh. Mungkin hingga pecah kepalaku tidak juga akan kudapat jalan keluarnya. Hah. Oh. Apa yang terjadi? Oh, keringatku seakan bagaikan anak sungai yang mengalir. Oh, oh, ada apa ini? Oh, apa yang telah terjadi? Oh, oh, udara menjadi sedemikian panasnya. Oh, aku, aku akan keluar mencari udara segar. Oh. tidak salah dengar, ah, aku mendengar suara ombak sayup-sayup di luar pintu ini. ah, apa yang terjadi pada diriku? Ah, aku, aku akan tinggalkan kamar ini segera. oh, betapa panasnya udara di dalam kamar ini. Apakah mataku tidak salah? Oh, apa yang terjadi? Oh, di mana aku kini berada? Oh, lautan luas terbentang di hadapanku, di luar pintu kamar istanaku. Oh, apakah? Apakah ini semua karena ulah dari Sang Dewi? Ya, mungkin ia akan segera datang mengunjungiku. Ah. ah, benar. Tidak salah dugaanku. Sang Dewi sedang menuju kemari dengan kereta kudanya. Ah, kau datang, Sang Dewi. Ada apakah? Aku rindu padamu, Kandasan Jaya Aku rindu Dan aku merasa saat ini kau sedang dirundung kesulitan Ada apakah? Apakah aku dapat membantumu? Kau benar, Sang Dewi Kau benar Aku memang tengah digelut oleh kesulitan Masalah ketatanegaraan, Kekacauan yang terjadi di Galuh Dan kerajaan-kerajaan sekitarnya, Sang Dewi Dengarlah, Kanda Sanjaya. Aku percaya dan yakin... ...kau akan dapat menyelesaikan semua kesulitanmu. Bukankah Angking Wulan telah berada di Galuh? Bukankah ia telah bersama-sama denganmu? Iya, benar. Kakak Ulan berada di sini. Bersama-sama dengan Kakang Saka. <laughs> Bicarakanlah bersama-sama dengannya. Aku percaya... Telak semuanya akan selesai Ah, iya Iya, kau benar Sang Dewi Kau benar Dinda Aku harus membicarakan masalah ini dengannya Dan juga dengan Kakang Saka Ah, Aku akan membagi kesulitan ini dengannya Bagus Itu adalah satu keputusan yang sangat bijaksana Kanda Ya, ketahuilah Kanda Sebentar lagi akan pecah lagi satu masalah yang besar Satu masalah yang harus kanda pecahkan sendiri Yang menuntut kanda untuk mengambil sikap sendiri Satu masalah pribadi kanda yang sangat besar Bersikaplah bijaksana Putuskanlah segalanya berdasarkan nalar kanda Dan semuanya akan menjadi selesai dan menjadi lebih baik tapi masalah apakah itu? Masalah pribadi? Masalah apakah? Tolong kau jelaskan dan jangan membuat aku menjadi penasaran, sang dewi. Segera kanda akan menjadi jelas. Itulah salah satu dari maksud kedatanganku kemari. Aku akan kembali. Selamat tinggal. Dan jangan lupa perjanjian kanda. Setiap bulan Purnama, aku menunggu kedatangan Kanda... ...untuk bercinta melepas rindu. Aku akan mengingatnya, Dinda Dewi. Raden Sanjaya memperhatikan kepergian penguasa Laut Selatan... ...hingga hilang di tengah luasnya samudra. Beberapa saat kemudian ia tersadar dan kemudian berpaling ke belakang dan samar-samar dapat dilihat pintu kamarnya. Dan kemudian tanpa ragu dibukanya dan masuk ke dalam kamarnya kembali. Dan sesaat kemudian suara debur ombak di luar kamarnya hilang dan tidak terdengar lagi. Oh, alangkah saktinya sang Dewi. Ia sanggup mengikuti semua peristiwa yang menimpa diriku. Aku akan segera membangun kuil-kuil di sepanjang pantai selatan sebagai tanda terima kasih padanya, pada guruku, junjunganku, dan juga sekaligus kekasihku. Ah, ah, hmm. siapakah itu yang datang? Masuklah. Pintu tidak terkunci. Ah, oh, engkau Kakang Saka, Kak Wulan. Mari silakan masuk. Ah, oh, ada apakah kalian datang mengunjungiku malam-malam seperti ini? Uh, maaf, jika sampai aku mengganggumu, Adik Sanjaya. Ah, oh, sama sekali tidak, Kak Wulan. Aku justru gembira melihat kedatanganmu. Ada banyak hal yang ingin kubicarakan denganmu. Mari, duduklah. Terima kasih, Raden. Ah. Ada apakah, Kakang Saka? Sesungguhnya lah kedatangan kami berdua kemari adalah untuk menyampaikan surat. Surat? Iya. Dari siapakah? Dari dari Dari paman sana. Hah? Dari ayahandaku. Surat? Ah, surat apa lagi? Kapan kalian bertemu lagi? Sesungguhnya lah semua ini adalah perintah dari paman sana, ayahanda Raden. Surat ini adalah surat yang kedua yang harus hamba serahkan. Setelah beberapa saat, Raden membaca suratnya yang pertama. Ibu-ibu, Raden Sanjaya terpukau tidak mengerti. Dan ia hanya memandang saja surat yang kini tengah diangsurkan... ...dengan penuh hormat oleh Raden Sakapalwaguna. Nah, para pendengar sekalian... ...apakah sesungguhnya isi surat kedua dari Prabu Sana? Untuk mengetahui jawabannya...